adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan tiap anaknya. Tak mungkin orang bisa melupakan seberapapun jeleknya. Apalagi ibu yang sejati yang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk kelahiran anak yang dikasihinya. Bekerja berjerih payah tanpa pernah memperhitungkan dirinya. Hari-hari di jalaninya. Kadang sakit dialaminya. Karena lontaran kata dari anak yang tak berpikir mengucapkannya Menyedihkan Tapi ia tak pernah terhentikan Untuk terus berjalan menyatakan cintanya yang luar biasa Membesarkan anak yang dikasih ini. Pengorbanan ibu memang tak terbilang Terasa sangat luar biasa Jangan pernah menghina ibu Agar hidupmu menjadi terhormat Jangan pernah melupakan pengorbanannya Karena engkau tidak akan pernah ada tanpa dia Keberhasilan seorang anak bukan apa-apa Pengorbanan ibu itulah yang luar biasa Semakin besar keberhasilan anaknya Semakin terasa pengorbanannya Ia tetap di situasi yang serba sederhana akan Mungkin terpojok tampak biasa dalam gegap gempita popularitas anaknya. Tapi jangan lupa ialah penyebab utama sehingga keberhasilan menjadi kenyataan. Selamat bagi siapapun yang rela berkorban, khususnya ibu yang tak pernah memperhitungkan. Bersama saya Bigman Sireit.